Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'd Waqala Allahu Ta'ala fil Qur'anil karim A'udhu Billahi Minas Shaitanir Rajim Yarfa'illahu Allathina Amanu Minkum Wallathina Utu Al-Ilima Darajat Sadaqallahul Azim Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Ilimu Ilmani Ilmun fil lisan Fazaka hujatullahi alal anam Wa ilmun fil qalbi Fazaka al ilmun nafi' Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini Bapak baru bisa mengisi Walaupun sudah menjadwalkan ya, Beberapa bulan yang lalu khusus untuk keislaman untuk mahadali nah kepada setiap santri ya sudah sering disampaikan dalam rukun agama kita ya, yang tiga yang pertama adalah keimanan atau disebut dengan ilmu tauhid yang kedua keislaman atau ketundukan Artinya Yang disebut dengan ilmu fikih Kita harus tunduk kepada fikih Tunduk kepada aturan Allah Baik hablu minallah maupun Hablu minan nas Dua-duanya diatur oleh Allah Yang ketiga adalah Keihsanan ihsan itu artinya baik, kebaikan Yang disebut disiplin ilmunya adalah Tersawuf nah kita sebagaiman manhaj, jadi manhaj kita itu namanya tarekat banyak manhaj itu ada sih ah ya, ada pokoknya lebih dari pada tujuh puluh tiga ya rasulullah saw Lalu Rasulullah SAW pernah bersabda, satap tariku ummati ala salasi wasabeena tirkotan. Artinya sin di situ sin apa? Hmm? Satap tariku akan akan ya, masuk kepada filmudori akan terpecah. Iftar dari purkoh, ya parokoh itu memisah-misah. Satap tariku akan terpecah. Iftar rokok ya satap tariku berarti akan terpecah. Sebab ilmu dori itu maknanya dua menunjukkan waktunya hal sekarang sedang dan istighbal yang akan datang nah kalau pilmodornya menggunakan sin ya berarti hilang waktu sekarangnya tapi waktunya untuk yang akan datang istighbal iftarokok iftariku artinya terpecah iftarokok ya pilmatinya pilmodornya iftariku terpecah ini satap tariku akan terpecah Umati, nah, umati sebagai fa'ilnya Setiap fa'il membutuhkan fa'il ya, Ada pekerjaan berarti ada orang yang mengerjakannya Umati, umatku Ala salati wasab'ina firkotan Kepada 73 orang pecahan, ya, Firqot pecahan salah tiga wasabiina tujuh puluh Salasi si wasabiina Firqotan kepada tujuh puluh tiga pecahan atau kelompok atau golongan Nabi melanjutkan seluruhnya Pinner akan masuk neraka ilah wahidah kecuali satu, kecuali satu. Wah ini di sini kalau sudah bilang satu semua pingin, pingin nomor, pingin yang ke satu atau yang tujuh puluh dua. Gak mau masuk yang ke tujuh puluh dua walaupun kelakuannya, ya kemana-mana. Nah semua pasti ngakunya yang wahidah itu, yang satu itu. Nah umat Islam menyebutkan yang satu itu sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis yang panjang itu atau dalam hadis yang lain yang berbeda sanadnya menyatakan ma ana wa ashabi. Yang yang satu itu ya kriterianya makana wa ashabi apa-apa yang dilakukan oleh aku dan sahabatku jadi kelompok yang satu yang akan masuk surga itu di mana mengikuti nabi dan apa-apa yang telah dilakukan oleh Sahabat mengikuti kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Secara spesifik Dalam hadis yang lain juga Yang satu itu Ila wahidah Yang sifatnya Ma'ana wa ashabi Mengikuti kebijakan Nabi dan sahabat-sahabatnya Jadi dipertahankan Disebut juga Akhirnya ahlus sunnah wal Jamaah pada akhirnya kelompok yang lebih spesifik dikenal oleh umat Islam yang satu itu yang bakal masuk surga itu ma'ana wa ashabi itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sekarang kita akan apa yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah? Umat Islam yang lain jadi semua juga ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Ada NU NO, Ahlus Sunnah Wal Ada Salafi Ahlus Sunnah Wal Ada Wahabi yang sekarang Menguasai di Saudi Arabia Pahamnya Wahabi, Wahabi itu disebabkan kepada Seabdul Wahab, bukan Wahab At-Taji Guru kita Beda, Seabdul Wahab Pahamnya disebut Wahabi Nah semua mengaku yang satu mengaku ma'an wa ashabi, sekaligus mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sekarang apa yang disebut dengan ahlun? Ada tiga kalimat, kalimat ahlun, kalimat as-sunnah, kalimat al-jamaah. Ah. Ahlun kita lihat dari pengertian bahasa, dari sudut pandang bahasa atau etimologi. Ahlun tuarnya ahli. yang kedua mengandung arti otoritas, artinya punya wewenang yang ketiga pakar ya, pakar itu artinya menguasai membidangi kemudian makna dari ahlun secara bahasa artinya punya mandat punya tugas, punya izin kemudian yang terakhir juga disebut ahlun itu mengandung makna legalitas punya pengesahan resmi, legal Sebaliknya legal apa? Ilegal, gadungan Pakainya baju polisi di sininya bintangnya empat jenderal berarti ya, Tapi cuma pakaiannya aja Legal gak? Uh, Ilegal ya, Gadungan Kemudian kalimat yang kedua asunnah Arti asunnah itu artinya Kebijakan Bisa diartikan Asunnah itu ketetapan atau juga disebut as-sunnah itu perilaku perilaku kemudian yang ketiga kalimat al-jamaah ini mah, diampil jamaah itu artinya kelompok atau perjamaah berkelompok atau berjama berjamaah. Nah, kemudian tadi menurut bahasa sudah di e, dibongkar tiga kalimat itu, kalimat ahlun, kalimat as-sunnah dan kalimat al-jama al-jamaah. Nah, yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah ini artinya pertama di situ Ya, menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu ada figur yang diberikan sebagai ahli, figur yang diberikan otoritas wewenang, figur yang di, sebagai pakar, figur tu orang yang ahli membidangi, ada figur yang diberikan mandat atau izin atau tu, tugas. Dan figur itu orang itu setelah Nabi punya legalitas, artinya legalitas itu apa? Resmi pengesahan. Untuk apa? Untuk membijaki, untuk menetapkan, ya, untuk menetapkan ya. yang di mana sunnah ini, sunnah yang di sini melanjutkan atau memperkuat atau memperbaharui sunnahnya Rasulullah. Jadi sunnah yang ini Ahlus sunnah yang dimaksud dalam kalimat sunnah ini Baik kebijakan ketetapan atau perilaku ini Melanjutkan atau memperbaharui Atau menegaskan Atau mentafsil sifat sunnah itu Merinci dari sunnah nabi Yang sudah terdahulu Paham? ya Jadi ada orang atau figur Yang ahli yang diberikan otoritas Pakar punya mandat resmi punya legalitas untuk membiaki menetapkan sunnah ya ketetapan dalam agama yang sifat sunnah ini bisa memperbaharui sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi dulu di masa hidupnya bisa memperinci di zaman Nabi sunnahnya ketetapan tentang a misalnya masih umum nah dikhususkan oleh sunah Ahlu sunnah ini Jadi siapa ini yang dimaksud Tiada lain dan tiada bukan Ahlu sunnah itu Al ulama atau kholifah kholi Ya siapa lagi coba Istilah yang lain Nabi menyebutnya Al ulama atau kholifah kholi Yang ahli dalam sunnah Melanjutkan sunnah nabi Itu adalah Al ulama yang menjadi pewaris para nabi atau khalifah artinya pengganti peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ada wal jamaah. Artinya beserta yang mengikutinya. Seperti kalau dulu nabi ma ashabi nabi dan sahabatnya. Kalau al jamaah yang dimaksud ya jamaahnya atau yang mengikuti ya al ulama atau polibah tadi. Paham tidak? Ya, jadi jangan berebut apa? Berebut kelompok siapa saja. Ya, siapa saja. Ya. Orang yang ditugaskan setelah nabi tadi makna ahlun tuh yang diberikan wewenang, yang diberikan tugas, yang punya mandat, yang diberikan legalitas resmi untuk menetapkan kebijakan agama melanjutkan kebijakan atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka ahlu sunnah ini figurnya ada pada setiap zamannya tidak akan ada kekosongan sebab itu bentuk keadilan dan rahmat Allah hadirnya mereka itu hadirnya para ahlu sunnah itu wal jamaah itu yang dapat anugerah terpilih untuk mengikuti sosok dari ahlu sunnah ini ya jadi tidak dibatasi Dengan Muhammadiyahnya Dengan NU-nya Dengan Tarekat Idrisiyahnya Siapa saja yang Allah kehendaki Ya sebagai Figur Ahlu Sunnah Dan situ ada yang Mengimani mengikuti jejak langkahnya Maka masuk ke dalam Kelompok Ahlu Sunnah Wal jamaah Yang dijamin oleh Nabi Yang akan masuk sur surga Nah, maka ya Kepada Nisantri semua Bapak sampaikan bahwa Salah satu kriteria Dari al-ulama yang dimaksudkan oleh Nabi atau Khalifah Dan pada arba'in yang lalu ya Bapak menyampaikan Tentang Bapak ruha Ruhani dikutip dalam kitab apa Puyul Dutul Mawahibil Makiyah Karangan Syekh Ahmad Sharif as Bahwa Al-ulama atau khalifah itu Khalifah Rasul itu Posisi atau kedudukannya sebagai Bapak ruhani bagi umat Nabi Muhammad SAW, Menggantikan Nabi kita Menggantikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hum hamalatus syariah Jadi Al-ulama atau khalifah Rasul itu Atau murabbiruh itu ya punya tugas hamalatus syariah yang membawa syariat yang menjaga syariat Islam apa yang apa yang telah datangkan kepada dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam humhudatul ummah ya ulama itu sebagai hudatul ummah pemberi petunjuk kepada umat Paham tentang ahlu sunnah wal jamaah Jadi bukan eh, Kelompok yang dimaksud oleh manusia Tetapi yang disebut Ahlu sunnah wal jamaah Siapa aja yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Nah kemudian juga ya, Perlu diketahui apa di dalam dakwah ya, mengedepankan materi kajian Tentang tasawuf Ya yang tasawuf itu bagian dari rukun aga, agama yang bersumber dulu disebutnya di zaman nabi yang diajarkan oleh malaikat Jibril adalah ihsan istilah barunya adalah tasawuf tasawuf nah kajian ihsan atau dengan istilah tasawuf ini ya banyak yang mengabaikannya ya, banyak yang mengabaikannya sehingga Rukun agamanya jadi tidak sempurna Kalau rukunnya tidak sempurna Amruk ya, Jadi amruk Sebab Rukun itu artinya tiang ya. Atau disebut juga tuh, Pojokan itu Ada empat pojokan Itu namanya rukun Maka kalau lihat Ka'bah Kaabah yang berbentuk kubus Ada berapa rukun Ada empat nah dalam bahasa Arab disebut rukun pojokan itu maka ada disebut pertama yang ada hajar aswadnya disebut rukun hajar aswad rukun hajar aswad artinya di pojokan itu ya ada apa hajar aswad ada rukun yamani nah sebelum nanti kalau kalian ya mudah-mudahan bisa menuju ke Bayatullah sebelum rukun hajar aswad ada ya Karena tawab itu Mengelinginya berbeda dengan jam Sebaliknya arah jam Kalau jam itu kan ke kanan ya, Kalau tawab Ke kiri Sehingga tangan yang kiri Yang dekat dengan Kakabah kak Nah itu kalau setelah mulai ya Mulai tawab Itu dari rukun hajar aswat Terus Nah ada empat rukun Rukun hajar aswat ada rukun Iroki rukun Iroki itu pojokan yang menghadap ke Irak, ada rukun Syam, yaitu rukun artinya pojokan Ka'bah yang kesananya menghadap ke negeri Syam ya, sekarang Suriah kemudian ada rukun Yamani, yaitu pojokan yang menghadap ke arah Yaman nah, jadi kalau pengertian rukun itu maksudnya apanya ya, pojokannya yang membuat kokohnya, satu bangun bangunan. Nah, kemudian nanti ke depan banyak orang yang akan mempelajari ilmu tasawuf ini, ya. di mana tasawuf ini bagian dari rukun agama yang berfungsi untuk memperbaiki ya kualitas hati atau jiwa ya atau rohani manusi, manusia. Nah apa berharap ya. Yang sudah di Mahadali ini Semua yang dihadirkan Pelajaran Itu semuanya harus dikuasai Termasuk ilmu tasawuf, tasawuf. Jadi banyak yang datang ke sini sekarang aja yang Penelitian S1, S2, S3 Tamu-tamu Maka pada akhirnya yang menjadi Kekhasan ya, Kekhasan Yang ada di tarekat kita ini Itulah tasawuf ya, Alhamdulillah di banyak orang yang butuh dengan tasawuf Maka Bapak berharap nih yang mahadali ini ya Kita menjadi referensi Salah satunya dari ilmu tasawuf Jadi ilmu tasawuf itu Bapak jadikan pintu gerbang ya, Pintu gerbang Sebagai ujung tombak dalam dakwah dengan tasawuf Supaya masuk ke dalam Islam Yang kapah pikihnya sekaligus akidah atau tauhidnya Jadi tasawuf itu pintunya ya hatinya dulu diperbaiki maka nanti kalau hatinya sudah menghadap kepada Allah maka akan tumbuh keyakinan atau keimanan atau akidahnya pokok akidahnya kepada perintah-perintah Allah pasti akan kalau imannya kuat merespon tidak akan merespon walaupun perintah Allah itu pahit pasti akan dijalankan walaupun larangan Allah itu manis Ya Semua pada suka menjadi tren Dia akan mampu meninggalkannya Paham tidak? Ya, jadi tasawuf hadir Sebagai ujung tombak Dalam dakwah dan taklim Kenapa harus disentuh dulu Hatinya ya, Orang senyum gara-gara Hatinya apa? Seneng Orang cemberut karena hatinya apa? Benci ya, Itu. Jadi sentuh dulu hatinya Dengan ilmu tasawuf supaya apa? supaya dibersihkan dengan ilmu tasawuf supaya hatinya menghadap kepada Allah supaya hatinya bersih sehingga ilmu tentang keimanan atau tauhid atau akidah itu subur dalam hati saya sampaikan di Arba'in kemarin kenapa banyak yang ngaku Islam, KTP-nya Islam, pengakuannya Islam Ditanya rukun iman yang 6 tahu nggak? Wah pada tahu iman kepada Allah malah ikatnya kitabnya. Ya ditanya ya, siapa yang menciptakan, lap, e, menciptakan langit dan bumi? Manoholakos samawati wal ar? Layakku luna Allah pasti akan menjawab Allah. Tapi kenapa tidak tidak tidak terjadi perubahan menjadi aslamna? Cuma ngaku, amanah kami iman Tapi tidak aslamna, Tidak terjadi, kami tunduk Menjalankan perintah sholat Menjalankan perintah-perintah Allah Menjauhi larangan-larangannya, kenapa? Ternyata setelah dievaluasi Apa yang mereka sebut Saya percaya kepada Allah Saya percaya kepada malaikatnya Saya percaya Allah itu pencipta langit dan bumi Ternyata Belum dipercaya Dalam hati baru diketahui oleh apa? oleh pikirannya. Jadi kalau tentang ilmu tentang keimanan, ilmu tentang tauhid, baru sebatas pengetahuan. Taulah Allah itu Robul Alamin. Taulah Allah itu melihat setiap saat. Taulah Allah itu selalu menatap setiap saat. Taulah Allah itu selalu hadir kapanpun dimana berada. Sebatas tahu. Berarti sudah iman belum? Belum Kalau iman itu Apa yang diimani dan diyakini itu Tumbuh dalam hati ya. Kalau benar yakin Kalau benar iman Pasti terjadi perubahan Pasti punya sikap aslamna Kami berserah diri Kami tunduk kepada agama ya. Jadi kalau Orang ngaku saya iman Atau ketika mengisi KTP Ditanya agamanya apa? Islam tapi tidak ada perubahan ketundukan ya kepada agama berarti belum ada iman dalam hati iman yang kuat. Apa yang dia sebutkan percaya atau iman itu hanya sebatas pengetahuan. Pengetahuan itu artinya tahu, tahu, tahu. Contoh misalnya kalau naik motor Enggak pakai helm dilarang tidak? Ada aturannya enggak? Jadi kalau pakai motor aturannya pakai helm. Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Tapi enggak pakai helm. Ya, berarti sebatas pengetahuan saja. Tidak menjadi keyakinan. Ya, pentingnya pakai helm itu nah jadi kalau iman kepada Allah ngaku iman kepada Allah tapi belum masuk dalam hati keiman itu belum tumbuh berarti belum keimanan belum iman itu baru tahu saja sebatas pengetahuan tentang apa tentang iman kepada Allah tentang Allah tu Robul Alamin tentang Allah tu selalu hadir Allah tu Al-Rahman Allah tu Al-Rahim asmaul husna teh hafal pokoknya sambil lari juga jadi talar asmaul husna saking hafalnya sambil apa sambil lari, diuji sambil lari ya Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik Al-Qudus tapi sebatas tahu, sebatas hafalan sebatas pengetahuan Allah, Al-Rahman, pengasih Al-Rahman, al pengasih, Al-Rahim, penyayang ya. Al-Rahim Allah yang selalu melihat tapi tidak ada perubahan sikap, tidak ada ketundukan kepada aturan Allah berarti belum imannya belum masuk ke dalam hati, jadi ilmu tentang keimanannya itu baru sebatas pengetahuan, pengetahuan bisa membedakan? nah maka ayatnya itu surah al-hujurat ayat keempat ya, belas kisahnya qolatil a'rabu amanna kul lam tu'minu walakin kulu aslamna Walam maya dokhulil imanu fi kulu Beikum Itu ayatnya masa lalu Sekarang banyak yang berperilaku itu ya, Sensusnya Penduduk Indonesia 85% persen, Ngakunya pak Islam Jadi kalian jangan heran Persoalannya ada di apa? Di hati imannya Kalaupun percaya tipis sekali, udah tipis. Sering kap, apa? Sering pergi imannya. Kan sifat iman itu dalam hati itu pertama yajid uh, bertambah iman itu dalam hati subur berarti kalau apa? Dipelihara hatinya dari dosa, dibersihkan, dilatih zikir, dengar ilmu, ya, bareng-bareng dengan orang soleh. Nah iman tuh dalam hati apa? Yajid bertambah. Eh, tasik aja Ya Dengar yang begini, begitu pergaulan bebas Yankus, melempas lagi Iman dalam, masih ada Tapi Yankus Ya, tinggal tipis imannya Tipis Kalah dengan kekuatan hawa nafsunya Bahkan jadi-jadi Yazhab Yazhab itu apa? Pergi imannya Lari dari apa? Keluar dari hati Maka Nabi bersabda Bisa jadi pagi-pagi Kana asbaha mu'minan Seseorang bisa pagi-paginya iman ya Wahamsa kafiron Eh sorenya jadi kafir Kenapa? Imannya ya jahab keluar Berani zina, berani mabuk Berani meninggalkan sholat Lagi kafir tidak? Ya lagi kafir ya. Jadi kana Asbaha mu'minan Wahamsa kafir. Bisa jadi seseorang pagi-pagi Asbah -pagi. asbahatu pagi-pagi, mukminan jadi seorang mukmin percaya. Waamsa di sore hari kafir dia kafir. Ya. Jadi persoalannya ada di mana? Di hati. Ilmu apa yang mempelajari tentang hati? Tasawuf. Nah, jadi jawabannya tasawuf. Maka oh berharap nih kalian yang di Mahadali apa kan udah buku apa ceritanya? Jalan menuju sudah dibeli belum? Sudah dibaca belum? Eh dibeli aja gimana? Baca dipahami, ya. pahami diperahami sebab artinya ilmu ini akan menjadi unggulan dan kekhasan dari tarekat kita atau lembaga kita. Di mana justru banyak orang yang meninggalkan tasawuf atau mempelajari tasawuf tapi ya pemahamannya terus apa isinya ya tidak diperbaharui. Nah, jadi akan semakin banyak nanti ya. Orang yang butuh dengan agama maka wah hadirkan tasawuf itu dalam dakwah dan taklim sebagai ujung tombak. Tom jadi kalau sudah hatinya dibersihkan, diperbaiki mau menghadap kepada Allah nanti imannya, akidahnya, tauhidnya akan yazid bertambah dalam hatinya kalau keimanannya, akidahnya tamah kuat dalam hati, otomatis datang syariat islam, datang ilmu fikih, perintah dan larangan akan direspon dengan baik jadilah islam yang kafah, uduh hulu bis artinya masuklah kalian ke dalam islam kafah, secara lengkap, jangan dipotong-potong yang ini diambil, yang itu ditolak ya. sholatnya rajin tapi nggak tutup orat banyak kan, wes berkali-liat tuh ya, di mana tuh kalau lagi mau di masjid atau di pom tuh ada musola musola, ya. kemukena, eh udah buka mukena, nggak pakai kerudung, bajunya merecat, eh ini aja lagi apa, nggak punya beban dosa aja gitu, mana baru sholat, sepotong nggak itu namanya, ya mau sholat. Udah sholat tu gampil aja sih, mau kenal itu lucu-lucu. Eh bajunya teh, celananya mercut gitu. Udah itu nggak ada beban apa. Eh jalan aja gitu. Nah maka udah kholisil mekapasuk, walaupun bertahap ilmu dan pengamalan, tapi harus progresif, harus terus berjalan sampai ke apa kita dihadapan Allah. Nah kekapahan dilihat dari sudut pandang ilmu atau rukun agama yang tiga harus kapah ilmu akidahnya ilmu fiqihnya ilmu tasawufnya apa tasawuf sebagai ujung tombak supaya orang mau menghadap kepada Allah supaya tumbuh akidahnya tumbuh akidah dan keimanannya datang perintah perintah dan larangan Allah akan disambut yaitu ya apa supaya Udhulufisilmikapah itu ada tekniknya Mana dulu yang harus disampaikan Jadi nanti kalian banyak Dijadikan sebagai pemateri nantinya ya, Nanya nanti tentang tasawuf Tentang ini, ini Tentang juhur, tentang apa yang Apa pemahamannya yang membuat Banyak orang, bahwa pernah tuh Ya pernah Waktu mesantren ya, Di daerah Banten Ada satu pesantren di daerah apa ya itunya tepatnya itu kota apa tuh pas situ kaget gamisnya bahannya dari karung itu terigu terus kopeahnya an, dari kelapa tuh kalau sintung kelapa tau gak kelapa tuh ada sintungnya apa tuh itu namanya sintung eee itu kalau manggaran kelapa kan ada penjaganya tuh lagi kecilnya tuh Nah itu yang bentuk itunya Itu dipakai kopeah Dibentuk jadi kopeahnya dari situ Nah setelah tahu ternyata Katanya itu ahli tasawuf Jadi ahli tasawuf itu Sampai uang haram Jadi kalau mereka mau beli garam itu dengan sistem barter Karena gak punya uang, uang itu haram Jadi dari hasil pertanian mereka Sawah misalnya padi Dia jual ke orang-orang orang pesisir Di barter lah Ditukar dengan apa? Garam ya, Minyak bikin sendiri Jadi pandangan mereka memahami tasawuf itu harus begitu Nah ini kan menjadi apa pemahaman buruk padahal tasawuf itu bagian dari rukun berarti agama menyuruh begitu bayangkan coba kondisi dan itu diakui banyak orang mengaku dari kalangan kiai, konok-konok pesantren itu adalah ahli tasawuf jadi pakarnya jadi kalau semakin bertasawuf semakin kumuh Semakin bertasahub semakin Lusuh Itu diujinya masuk ke situ. Kalau ingin jadi santrinya Sebelas hari puasa Makan sahurnya Minum air yang ada di depan kobong itu Jadi sebelas hari Puasa yang sahur Dan bukanya hanya minum apa Air Ada yang baru 6 hari Gak kuat ya keluar <guluh> Sampai keluar juga gak bisa jalan aduh ceritanya bapak itu baru baru dua hari kalau nggak salah ah, apa ini kok begini ya tapi Allah mengajarkan supaya tahu nggak kata orang itu lagi lapar waktu itu tahu gudang gudangnya ada di situ jadi di situ di gudang itu hasil pertanian ada pisang ada apa ada nangka pokoknya apa itu bapakku kuarotak jam 2 malam ah udah aja, daripada gak bisa jalan, gak bisa apa diambil aja tuh, dari gudang gitu makan kenapa? Ya, nanti gak bisa jalan, gimana? Ya. Nah, jadi ini apa mengakui pemahaman pasahub seperti itu ya. jadi sudah acak-acakan di kondisi ya umat ini itu santrinya paling juga ada 20 orang tiap hari puasa aja kecuali hari tasrik yang diharamkan baru mereka buka itu tiap tahun seperti itu jadi pemandangan di Islam itu semakin menakutkan <laughs> harusnya pemandangan tuh indah nggak ini pemandangan Islam apalagi disebut tasau pak duh ngelus apa tuh ngelus dada tasau begitu ya, gimana kotak semua ya, kayak saolin gitu itu gamisnya ya itu dari karung itu karung terigu, padahal karung terigu juga sama kan bahan juga padahal pake kararasan sekalian <guluh> nah ini sangat prihatin sangat prihatin bahkan banyak kiai-kiai menyebutnya itu adalah ahli tasawuf kalau ingin taut bertasawuf itu begitu kata. Nah kita wajib ini menghadirkan tasawuf yang sebenarnya Tasawuf itu rukun agama. Padahal Allah mengingatkan, ya kulman haromajin. Nabi Allah katakan wahai Nabi, dulu ada juga ya, pengaruh orang-orang Kristen Ortodok yang tidak mau makan ini mau makan itu. Jadi nggak boleh makan yang bernyawa-nyawa. Dulu ajaran Kristen, ajaran Hindu mengajarkan itu. Ya, mengharamkan apa, Sampai sekarang kan ada Dari agama Kristen itu kelompok namanya Advent ya, Advent kalau gak salah Itu gak makan Yang bernyawa Jadi makanannya itu buah-buahan Sayur-sayuran gitu Nah dulu umat Islam Ada pengaruh zamannya Nabi Pengaruh dari agama mereka itu Agama luar dari Islam itu Ya dipraktekan oleh Beberapa umat islam Meninggalkan Apa yang Seperti tadi ya, Dia hanya memakan makanan yang tidak bernyawa Maka Allah menyatakan Kul katakan wahai nabi Man harma Allah Siapa yang berani-berani Mengharamkan perhiasan Yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya Justru itu dihalalkan Supaya disyukuri dan dinikmati Ini berani-berani Malah mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan dari perut bumi ini Untuk hamba-hambanya Jadi berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Nah ini juga kaitannya seperti itu Jadi Allah menghalalkan kita Nabi, bermu eh, Nabi dengan orang Yahudi bermuamalah enggak? Bermuamalah Bahkan dalam Al-Quran Layan hakumullah anillazina lam yukotilukum Allah tidak melarang kepada orang ya. Allah tidak melarang kepada orang Yang orang itu tidak memusuhi Tidak mengusirmu Untuk apa? Antabar Berbuat baik kepada mereka situ Dan berbuat adil kepada mereka Ajaran Al-Quran Berarti kita ini harus berdampingan hidup Walaupun dengan Yahudi dengan Nasrani ya. Ya. Tapi dulu jual beli dengan orang Yahudi pakai uang. <tuh. <tuh. Nabi berdagang ke Sam, enggak dengan orang Yahudi Apakah Nabi berdagang dulu ke Sam dengan orang muslim saja? Belum ada orang Islamnya juga. Jadi kan justru malah keluar dari ajaran Islam. Allah halalkan malah diharamkan. Artinya akhirnya menjadi citra buruk atas nama agama al agama Allah. Maka di kalian ya Yuk sama-sama nih untuk apa menghadirkan Islam yang sesungguhnya maka pintu tasawuf tasawuf menjadi pintu ya mengajak pada umat Islam untuk memasuki Islam yang apa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lam hatin ada damawasiahu ini kondisi apa saya sampaikan pengalaman. Dulu Bapak, pesantren itu kurang lebih ada dihitung 12, ya 12 pesantren. 12 pesantren, pesantren itu udah 12 pesantren, macem-macem. Ada yang satu pesantren belajarnya pikih aja, pikihnya itu ianah aja di dibulak balik setahun itu ianah, ianah itu iana tolibin itu. Itu dari mulai kiainya Sampai santrinya berjamaah waswas -was. Bukan ahlus sunnah wa jamaah Diberjamaah kan was, was Kalau sholat, imamnya pas Allahu Akbar Mungkin ragu lagi, takut gak bener Kapnya gak pakai hames Allahu ak -ak Akbar Atau yang di belakang Balik lagi jadi ngulang sama-sama Jadi ahli waswas -was Berjamaah bukan ahli sunah wal jamaah ahli waswas -was wal jamaah dua pesantren Bapak tuh di Cianjur sama di Sukabumi gitu tiap hari itu i anah lagi anah lagi ada yang dipasarkan cuma satu bulan ada yang dua bulan tiap hari belajar aja. ada yang wudu wudu oh, udah pakai tangan enggak enggak takut enggak siapa pakai gayung ada yang satu jam itu wudu masing mending wudu ada yang adus. Dari jam 3 sampai subuh belum kelar. Udah Astagfirullahalazim gimana ini? Udah gini aja. Kunaon eta? Jiga ayam kebulusan. Ternyata adus dari jam 3 merasa belum sah terus. Buyuk lagi. Udah mau pakai anuk Guyur lagi Bukannya tambah iman Belajar kitab itu Tambah ragu Dulu oleh Allah dibelajarkan Supaya tahu langsung Bukan katanya-katanya dari buku dari Langsung melihat fenomena begitu Terus Anehnya lagi Pemahaman yang ada itu begini Kalau was-was itu Berarti hebat jadi kalau pengen yakin harus was-was dulu katanya Ya Allah Jadi harus was-was dulu katanya Kalau pengen yakin Seumur-umur dia udah tua terus aja was-was Mau kapan yakinnya itu Babudu aja gak yakin-yakin apalagi Maribat ma kepada Allah Babudu yang syariat Yang lahir aja kok Was-was terus Dianggap was-was itu Baik Bayangin udah disebut baik lagi Kalian kalau keluar, aduh Nanti bisa lihat yang macam-macam Kalau di luar itu Jadi bukannya Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan Manizda da'ilman Walam yajdad hudan Lam yajdad minallah illa ilman Tambah ilmunya Ilmu kitab, nulis ngalogatan begitu Tapi malah tambah ragu ada yang nyiring bapak atahiyat kayak suara soang gitu atahiyat atahiyat enggak dapat tapet ya Allah gimana dan bahayanya itu tepa lagi ngerti enggak tepa mana ada menular atau yang ke sampingnya jadi keingetan aduh jangan-jangan tak bilang nyebut taknya enggak bener at at dulu mama pernah mesantren satu kobong dengan ajengan Jalal tuh. Ustaz Jalal dengan Jalal tuh yang suka pikir itu. Di huruyan pas at at ataf kene <laughs> Dia enggak salat ajengan Jalalnya di luar. Itu kasat tahiyat di kobong salatnya. At at udah sampai. -samp. Atu digorowokeun ataf kene katanya. Enggak mateng-mateng jadi enggak jadi jadi Ah haula. Ah, ya Allah itu nyampain begini tuh. Kasihan prihatin. Sebab dilihat langsung kondisi yang memprihatinkan begitu. Gimana mong? Nanti tuh jadi ustaz itu teh. Bayangin, entar nanti, nanti jadi ustaz. Dia membijaki ekonomi, orang nanya tentang sosial, orang nanya tentang politik, orang nanya tentang segala. Kondisi ilmu keyakinan seperti itu. Jadi yang menyebar tuh bukan ilmu nabi, bukan ilmu yang tersambung kepada Allah. Begitu pada akhir. Pantaslah kondisi umat ini semakin apa, terbelakang. Bukan maju, bukan khairu ummah, kuntum khairu ummah, tapi umat yang terbelakang. Kenapa? Eh inilah. Gak cari wali mushjid. Padahal artinya begini. Bahawa setiap zaman, setiap zaman itu ada dalam hadis nabi Inna Allah Baasali Hadil Ummah Alaroksi Kulimia Man Yujati Duamrodiniah atas keadilan dan kasih sayang Allah bagi umat nabi ini ubat akhir zaman ini setelah nabi meninggal akan ada selalu orang yang diutus ya di situ di secara harfiah 100 tahun yang dimaksud setiap zaman ada orang yang punya peran yujadidu amrodiniha yang menjadi mujadid itu memperbaharui urusan agama, kalau agama itu sudah terpotong-potong disambung, dikapahkan lagi agama itu bengkok diluruskan lagi ini sudah bengkok terus dituturkan, semakin bengkok, semakin bengkok, semakin bengkok umatlah akhirnya umat islam ini menjadi bulan-bulanan umat yang lain. Ya, jadi objek umat yang lain, jadi kesinaan umat. Kalian lo pesantren apa? Ya, hampir semua pesantren yang sebelah situ ya, Itu menggunakan pikih yang lama dalam bab air. Jadi kalau wudu, pokoknya asal ada air gede aja. Ya, pokoknya lebih dari kula tain Pak Aksaro itu aja yang dipakai. Jadi kalau air yang tohirun mutohirun suci mencucikan itu kalau airnya itu luasnya itu dua kulah atau lebih dibikinin lah yang penting lebih dua kulah ada ukuran enam kali enam gitu. Itu wudu di situ nyuci di situ. Terus si airnya sumbernya kan suka ada piket tuh orang Sunda bilang ngandir kalau di daerah Sukabara apa daerah Garut namanya ngandir, ngandir tuh saat ditugasin lu air tuh kalau di musim kemarau kan air tuh papetot-petot oh, ada yang itu disumpal artinya biar masuk ke mana biar masuk ke kolam kita ke kolam pesantren yang dipakai segala macam itu dilihat sepanjang apa sungai yang nantinya akan airnya masuk ke kolam kita ke ya, pesantren itu Waktu kalau nggak salah sampai 3 kilo lah, ya, itu di sungai itu yang kuning, wah banyak kuning tau nggak? Iya dari masyarakat kan buang nggak pakai septi tank, ya, septi tank, tapi langsung kemana? ke sungai itu, jadi dari dapur ke sungai, eh da dari dapur ke sungai, dari mana lagi wc ke sungai? Jadi yang kuning-kuning yang ah udah kejemur matahari. <tuh> itu sepanjang sungai itu. Terus masuk ke kolam kita. Sampai di kolam kita itu ada yang kuningnya. Itu dipakai wudu aja. Ya Allah, ya Rabbi. Pokoknya kata fikih asal airnya dua kulah atau lebih. Mau kuningnya ada di situ aja. Eh, dipakai Nyuci pakai nyuci di situ, pakai mandi di situ, wudhu di situ. Katanya kalau di watok muhu, katanya kalau di apa? Eh, Raihuhu, katanya kalau di di apa? Di bukan, di, di cium, katanya nggak apa-apa. Ya udah biasa pakai yang kotor mak. Si idung tuh jadi biasa. Coba kalian masuk ke wc kotor, pas masuk gimana? Tapi kalau sudah satu jam? adaptasi. <laughs> Jadi kalau ukuran tohirun mutohirun itu roihu, ya apa ambgnya nggak nyengat atau nggak berubah, ya kan subjektif hidung itu. Tahu nggak subjektif? Ya nggak jujur. buktinya ketika kita masuk ke wc karena kebelet terpaksa pas masuk bau um, oh, wc nya jorok. Coba udah satu jam dihitung, ya ngerem situ udah satu jam gimana adaptasi itu jadi subjektif gak ya, alias gak objektif gak jujur hidung itu gimana mengukur tohirun mutohirun dengan hidung sementara sifat hidung gak objektif apalagi tomuhu berani gak di, di apa hmm, kata pikir katanya coba rasanya <laughs> laonuhu warnanya jadi semua itu jadi subjektif zaman sekarang itu. sebab apa? bayangin yang membuat kita bikin itu udah berabad-abad ya ya kalau dicinta mah dicinta atau di yang kampung yang masih alami air sungai itu belum apa? belum terkontaminasi jadi masih bisa dipraktekan bab bikin itu wah ini cahainya bersih apa enggak? atas siapa ini minta minta dicinta katanya, oh, akhirnya dari air apa tuh, ya, air air jusu lagi ya, sumuran air, ya, ah mau praktekkan ilmu pikihnya, ini tohirun mu tohirun tidak, akhirnya ya, ya, lebih dari dua kula, terus dilihat wah jernih, terus rehuhu ya, wah ini mantep ini, terus ah coba lagi diminum nah itu masih bisa layak pakai kriteria itu ukuran itu menentukan tohirun mutohirun itu tapi kalau yang sudah di kota-kota di Jakarta di Teluk Naga tuh Bapak lihat di mana tuh Teluk Naga di Tangerang itu mandi di situ mandi di situ bab di situ nyuci di situ sungainya semua masuk ke situ kotoran eh anteng aja kenapa lahirnya sudah di situ gedenya di situ lingkungan di situ ibu bapak kakeknya mandi di situ mandi di situ ya udah biasa coba kalian sentuh aja airnya uh langsung nah itu fisik begitu juga rohani kalau manusia biasa bebelesakan di dalam dosa biasa kotor-kotoran dalam maksiat eh rasa aman aja nyaman aja tapi kalau orang dibina Dididik punya pembingbing, ya, selalu dibersihkan, kena kotoran aja dikit, masuk kepada pergaulan yang macam-macam aja, gimana? Pasti kita tidak akan nyaman. Ya. Nah sama di dalam fisik juga, lingkungan lahiriah juga begitu. Kalau dia lahirnya di situ, lingkungan di situ jorok seperti itu, ya udah nggak merasa itu salah lagi, ya nggak ada rasa takut dan risih lagi nah itu di dalam apa jadi banyak paham-paham yang apa sudah ketinggalan sudah usang kalau barang itu sudah apa Expire <laughs> sudah sudah lewat ya, masa berlakunya nah, agama juga begitu maka Allah utus setiap zaman man yujad tidu amro diniha Orang yang memperbaharui urusan agama, jadi urusan agama ya diluruskan lagi, diperbaharui lagi, kekinian lagi, kekianian lagi, sesuai lagi, ya, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu ada setiap zaman Nah kalau umat Islam tidak menimba ilmu, tidak ada lambing bingan, man yujad di orang yang ditugaskan memperbaharui agamanya, pasti agamanya apa? Kalau tidak diperbaharui apa? Ya jadul namanya ya Jadul, ketinggalan, expire Bisa busuk ya Udah jamuran ke luar Itu macem-macem ya. Nah ini hadisnya, apa enggak? Innallaha ba'asa Ba'ata lihadhil ummah Ala ro'asi kulli mi'ah Man yujad didu amro'di niha Artinya Artinya Innallaha sesungguhnya Allah Ba'atha Mengutus Lihadzihil umati Untuk umat ini yang dimaksud umat Nabi Muhammad ini setelah ya, Setelah para nabi tiada pun Ada yang masih diutus Bukan nabi Ini hadisnya Ba'atha itu artinya utus Mengutus untuk siapa li umat untuk umat ini maksud umat akhir zaman umat Nabi Muhammad Ala ra sikul limiah ini arti kalau letter leg-nya like pada setiap Seratus tahun ya ala ra sikul limiah yang dimaksud pada setiap ya kelipatan seratus tahun itu maksudnya setiap zaman maksudnya, bukan harus pas satu setahun, satu setahun itu mah istilahnya aja artinya gak ada kekosongan itu ya apa tugasnya yujad didu, memperbaharui jadi agama yang telah turunkan kepada Nabi Muhammad salam, itu akan termakan oleh waktu, oleh pemahaman oleh keinginan hawa nafsu bisa jadi bengkok, bisa jadi sepotong-sepotong ya atau memang sudah tidak apa Tidak sesuai dengan zaman Dulu zaman Nabi ngosok gigi pakai apa Siwak Coba sekarang pakai siwak Pakai kayu irok tuh, <tuh> Udah gak, udah gak apa Namanya alat Alat yang dipakai oleh Nabi Untuk membersihkan gigi Sudah tidak cocok Bukan sunahnya tidak cocok Alatnya Sunah membersihkan giginya tidak akan pernah hilang sebab kebutuhan Tapi yang berubah itu apanya? Alatnya Pakai apa sekarang Sikat gigi plus pasta gigi Bisa merek Odol, bisa merek Pepsoden Berkembang, bahkan bisa apa Lebih seger, lebih fresh Ada herbal, berkembang Jadi itu tajdid memperbaharui Supaya agama tuh tetap Asli Agama itu kebutuhan, jangan sampai ada agama kedeluarsa. Jadi agama itu tetap berfungsi, itu maksudnya. Kenapa? Karena agama kita mengajarkan seluruh urusan, seluruh lini kehidupan, berekonomi, bermasyarakat, berkeluarga. Namanya lini kehidupan. Di situ ada kebijakan Islam, di situ ada ajaran Islam sehingga ya tidak ada kedeluarsanya. Kenapa? Sebab ada yujad didu Ada yang memperbaharui Isim pailnya mujadid Amro diniha Urusan agama umat itu Coba kalau ngandelin Nabi Muhammad saja Ya sudah 14 abad Pasti akan mengalami agamanya apa? Hanya berpegang bersunah Nabi saja Pasti akan apa? Mengalami keduluarsa Tapi ada sunnah yang menjadi pembaharunya mujadidnya sehingga agama itu selalu baru selalu berfungsi ya, tidak ketinggalan zaman paham? nah hafal kan <ganti> nah ada orang paham bahwa pernah dengar dulu lagi kuliah hadis ini benar sahih tapi itu untuk umat terdahulu ada sena bubakat itu mujadid ada Imam Ghozali itu Mujaddid, ada Umar bin Abdul Aziz itu Mujaddid. Setelah itu ke sini. Enggak ada lagi Mujaddid katanya. Coba dalam hadis Nabi nya ada gitu enggak? Kalibatnya ala ra'siku limi. Oh ini berani-berani. Setelah Imam Ghozali masuk sini, enggak ada lagi Mujaddid katanya. Enggak ada orang benar berarti. Enggak ada orang yang ditunggu. Padahal lihat hadisnya, ala ala ra'siku ini penegasan Setiap zaman selalu ada yang ditugaskan Artinya tidak ada zaman kosong patrah dari orang yang ditugaskan ini Sebabnya apa? Bentuk keadilan Allah dan kasih sayang Allah atau Berarti nanti bisa berdebat dengan Allah Ya Allah kalau dia masuk neraka Habis sih gak ada yang memperbaharui ya Kalau umat terdahulu ada Bisa gitu gak? Jadi bisa kalau gitu tetapi sebagai bentuk adil dan kasih yang ada maka kalimatnya perhatikan ala roh si kulimiah pada setiap kelipatan seratus, artinya setiap zaman, diartikan lagi tidak ada kekosongan bagi umat Nabi Muhammad, saking Allah cintanya kepada umat Nabi Muhammad eh ini berani-berani gak tahu pahamnya dari mana sekarang gak ada mujadid lagi, setelah Imam Al-Ghazali gak ada mujadid lagi kira-kira ada enggak itu? Ya, peluang untuk paham itu ada enggak kira-kira? Lihat matan hadisnya begini. Kan enggak ada justru diperkuatnya ada kalimat ala rosi kuli Ini uh, Tegas setiap zaman tuh ada nah, Ini hafalkan supaya jelas. Nah, kemudian yang terakhir ya kalau kalian adalah Ma'had Ali ya menjadi harapan Bapak ini. Karena tugas guru itu Satu Menyampaikan ayat Allah atau berdakwah Yang kedua taklim mengajarkan Nah bersyukur dan Berbahagia kalian Karena profesi kalian ke depan sampai mati Sampai pulang kepada Allah Ada dalam profesinya para nabi Dan pewarisnya Alhamdulillah Sebab itulah profesi yang paling apa Yang paling mulia di sisi Allah Mau gak Kalau mau belajarnya gimana Sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh. Ya, Mahadali Opak Kader empat tahun, ya harus siap nanti terjun payung. Eh, <gulis2> artinya diterjun, Diterjunkan kan. Ya, kalau tentara kan, angkatan laut, harus eh, angkatan apa? Udara harus siapa pak? Terjun payung gitu. Dan yakin bahawa ke depan semakin banyak orang yang membutuhkan ajaran Islam yang dibawa oleh manhaj kita terekat irishya ya. maka Bapak, Bapak perlu terus mencetak kader-kader da'i, muallim, pengajar termasuk juga pendukung-pendukung lain di bidang ekonomi, di bidang yang lainnya untuk mewujudkan Islam yang kapah nah, tugas inilah tugas yang mahal hidup kalian satu kali kesempatan kalian cuma satu kali maka kesempatan yang mahal ini harus benar-benar ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, 4 tahun harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya siap semua? yang kedua ilmu itu dua ada ilmu pil lisan, itu berbentuk pengetahuan ada ilmu pil kolbi itulah ilmu tasawuf, ilmu yang menyambungkan hati kepada Allah sehingga kalau digenapkan Antara ilmu filisan dengan ilmu filkolbi Maka akan menjadi power dalam agama Menjadi kemuliaan dalam aga agama Nah ilmu filkolbi ini Sangat berbeda sekali Harus dipelihara Sebab ilmu filkolbi ini Dosa membuat ilmu itu terputus Beda dengan ilmu filisan Mau hafal Quran, hafal hadis Mau ilmu ekonomi Mau ilmu ya sosial Ilmu kedokteran, mau dosa Tiap hari, tiap malam aja gak luntur ilmunya. Sebab apa? hafalan Perhatikan contoh. Siapa yang kenal panderplas di zamannya Belanda dulu menjajah Indonesia? Itu hafal Quran, hafal ribuan hadis, jebolan Mesir. Tapi tujuannya menghancurkan Islam dari dalam. Bayangkan niat yang buruk, seburuk-buruknya mau menghancurkan Islam dari dalam. Gak luntur hafalan Qurannya. Gak luntur lapalan ribuan hadisnya kenapa? itu baru burhaniah, baru ilmu fil-lisan, nah ilmu filisan itu akan bermanfaat apabila dapat ilmu fil- kolbi, hafalan Qur'annya, hadisnya tafsirnya, ilmu-ilmu yang lainnya, itu akan menjadi bermanfaat semua, karena disambungkan kepada Allah dengan ilmu tasaw, tasaw ilmu fil-kolbi itulah ilmu nafi, yang akan memanfaatkan ilmu-ilmu yang lain menjadi bermanfaat, nah maka oleh sebetulnya berharap 4 tahun harus bisa menjaga diri ya, jaga diri dari dosa jaga diri dari pergaulan apa sampaikan nih ya dari putri maupun putra empat tahun nah sebentar lah ya, jangan dulu pingin, pingin nikah atau jangan dulu pilih-pilih ya, guru melarang itu semua supaya apa ilmu isyrok, ya ilmu pilkolbinya bener-bener tersambung sehingga ilmu pilsannya hafalannya pengetahuannya itu semua menjadi menginduk kepada Allah menjadi membawa kemanfa kemanfaatan ya, maka yang terbaik nanti kalau sudah memasuki empat tahun bapak siapkan jodohnya mending dijodohkan atau milih sendiri ada yang ingin dijodohkan tapi aduh takut dikasih yang begini yang begitu ada tuh bapak lihat Emang Allah enggak beritahu hati ya? Ada lisannya si Akbar, gimana si Akbar jodohnya mah. Tapi kelihatan. jangan-jangan nanti dikasih yang begini. Kok enggak percaya ke guru? Kalau pengin lulus, ya kan perjodohan itu yang terbaik, yang utama dari guru. Yang kedua, punya pilihan sendiri tapi direstui oleh Guru Nah itu Pengen satu Pengen nomor dua Yang nomor tiga Itu memberikan kurang ajar Tahu-tahu Datang surat undangan aja ke Bapak Diundang Sheikh Akbar Akan jika oh ini gak kabar Gak minta izin dulu Gak minta rido dulu Nah itu mah kurang ajar itu Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Jangan begitu kok Urusan-urusan penting itu Ya seperti para sahabat Sahabat dalam Al-Qur'an nabi itu sebagai hakim li'ummat. Artinya hakim itu yang memutuskan urusan apa aja urusan-urusan penting. Masalah nikah urusan penting enggak? Oh, nanti urusannya ke anak, urusannya ke mertua, urusannya ke ipar, ke mana-mana. Ya, itu jangan sampai gagal. Nah, maka sabar ilmu aja dulu. Ya, nanti kalau sudah 4 tahun guru juga apa? ngerti ya. Jadi jangan pilih-pilih, jangan nanti bahaya, pokoknya jangan. Kalau hati cinta kepada lawan jenis itu satu fitrah. Tahu gak fitrah? Artinya itu sesuatu yang Allah titipkan ke dalam hati itu bisa saling mencin. Tapi gini, kalau yakin kepada Allah, yakin kepada guru, Ya Rob, aku seneng itu sama orang itu. Kalau itu takdir yang terbaik pilihan Allah, pilihan guru, Yakin dah nggak bakalan sama siapa? Aku titipkan cinta ini kepadamu. Ah, itu atau yohamunisyon gitu yuk. Ada tawakal titipkan kepada Allah cinta mah itu sesuatu anugerah dari tapi jangan disalahgunakan. Kita dapat rezeki anugerah bukan? Kalau disalahgunakan. Nah, begitu juga cinta-cinta tuh anugerah. Laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tapi -laki. laki, jangan disalahgunakan. Nah, kalian harus jadi contoh bagi santri boarding yang lainnya. Siap enggak? Oh, ya, udah jangan ini dah. Yakin pokoknya. Kalau Bapak lihat tuh di lahil pun tuh udah kelihatan si A ke si ini sih kan? ya. Ya. Oh, dikejar-kejar sampai ke mana aja kalau bukan takdirnya, bukan jodohnya nggak bakalan dapat, ya. walaupun nggak dimau-mau, ya, tapi kalau sudah itu takdirnya. Ya. Nah maka pastikan ketetapan hukum yang dalam agama itu datangnya dari Allah, dari Rasul, dari guru. itu, ya. itu ketetapan dalam agama. Sebab tadi diberikan otoritas, diberikan wewenang untuk membijakin atau mengeluarkan sunnah. Ya. Nah, jadilah kalian contoh mahadali bagi santri-santri di bawahnya, ya, bisa menjaga akhlak, menjaga etika. Ya, sebab yang paling berat sahwat manusia itu zuina, ha, apa ayatnya? <tuh> zuina lina sih hubus sahwat nomor pertama minan Nisa kalau laki kalau perempuan berarti minar rijal sebaliknya begitu. Jadi sahwat yang paling nomor satu adalah lawan jenis. Nah maka oleh sebab itu cinta itu fitrah, tapi jangan sampai cinta itu fitrah dan anugrah. Kata-katanya gitu jibal ya di radio Indonesia bagi para pemuda-pemudi Indonesia manapun berada cinta lawan jenis itulah fitrah dan anugrah, tapi jangan sampai anugrah itu disalahgunakan. Wah oh, ya. <tuh> <tuh> Jadi enggak ada pacaran dalam agama itu. Yang ada itu kalau guru menetapkan nanti ta'aruf, guru enggak akan maksa. Ta'aruf dimediasi. Siap suka sama suka, orang tuanya mendukung, langsung ke bab pernikahan. Gitu. Ya, itulah syariat Islam. Ya, tahan aja pokoknya, ya. ya. cintanya dititipkan kepada Allah yakin Yakinlah kepada Allah. Yeah. Belajar, amalkan pasoh taqwa kepada Allah. Tabwidhwa taslim, berserah diri urusan-urusan kita kepada Allah. Insya Allah kalian barokah. Yeah. Nanti layak untuk memikul agama ke kampung kalian, ke kampung halaman kalian. Layak menjadi hamalatus syariah, membawa syariat, ya hudatul umat, menjadi petunjuk umat, ya kepada masyarakat inilah profesi yang paling mahal bukan sebatas menyampaikan-menyampaikan begitu tetapi harus dipersiapkan rohaninya ditempa rohaninya, kesabarannya kata guru satu tahun, satu tahun, dua tahun tunggu dua tahun, selesaikan selesaikan, maka semua mengikuti apa yang dibimbingkan oleh guru udah ini kesempatan mahal belajar ya tidak akan pernah diulang lagi bisa gak ulang lagi gak nanti udah umur 30 tahun udah punya anak ah pingin ke mahadali lagi aduh kayaknya susah gimana kan harus merus ya punya istri punya suami anak nah ini makanya masa ini tidak akan pernah balik lagi maka manfaatkan dengan sebaik baiknya insyaallah Allah titipkan Allah wariskan ilmu yang manfaat bagi kalian Allah berikan kebarokahan hidup keluarga ya yang benar-benar ada dalam bimbingan Allah Rasul dan Guru Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma ja'alna hadina mahdiin Garudolin wala mudillin Barun rahimun jawadun karim Allahumma uqtahlana waladayna Butuhal anbiya wal awliya Bijudika wa karamika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ilman nafiah Wa yakinan sadiqah wa amalan mtaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash siratal mustaqim an'amta alaihim raghimu man doya lahim waladdallin hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mamol subhanakallohumma wa ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh